Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Senin 9 Januari 2017 dibacakan Ardian 29 unit rumah di Kedebakongan Ludes dilalap si jago Merah. Banjir Aceh Jaya surut dampak kerugian masih belum didata. BNPB pantau bencana Aceh, banjir berangsur surut di Aceh Barat.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 Darulun sebanyak 29 unit rumah yang sebagian berkonstruksi kayu dan semi permanen di Desa Darul Iksan, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, dini hari tadi Ludes di Lalapsi, Jagomera. Akibat kebakaran ini sebanyak 140 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, untuk sementara sebagian korban terpaksa diungsikan ke rumah famili mereka. Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Mulyadi, yang merupakan warga setempat, Pasca kejadian mengaku jumlah rumah yang ludes di lalap si jago merah sebanyak 29 unit dan ada beberapa unit lainnya mengalami rusak ringan. Ditambahkannya juga upaya pemadaman secara manual yang dilakukan masyarakat sekitar tidak membuahkan hasil karena dalam waktu 2 jam 29 unit rumah sudah ludes di lalap si jago merah. Ia menjelaskan mobil pemadam tiba di lokasi pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Kobaran api tidak bisa dijinakan karena angin laut juga bertiup sangat kencang. Darlun banjir susulan yang menerjang dua kecamatan di Aceh Jaya yakni Tenom dan Pasir Raya telah surut sejak sore kemarin. Namun kondisi air belum semuanya kering dalam rumah sebab masih ada sebagian rumah yang tergenang air. Kabit Kedaruratan dan Logistik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten BPBK Aceh Jaya Rimbawan Wan menjelaskan, rumah warga yang tergenang seperti di Pulau Tinggi, Kecamatan Pasir Pasiraya, dan sejumlah desa lain. Ditambahkannya juga ekses dari bencana itu belum ada laporan yang krusial terhadap berbagai kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir. Menyangkut hal tersebut pihaknya mengaku belum menerima laporan kerusakan fasilitas umum di dua kecamatan saat terjadi banjir susulan, selain di Desa Tanoano, Kecamatan Tenom yang mengalami kerusakan jalan dan jembatan. Derlun Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat mengerahkan tim memantau bencana yang melanda Aceh. Tim yang terbagi empat tersebut disebar ke sejumlah kabupaten kota di Aceh dan kunjungan tersebut terkait bencana banjir serta angin kencang yang telah berdampak terhadap masyarakat. Kasih evakuasi BNPB, Wing Prastio didampingi BPB di Aceh Barat, Tishah Luna Polim kepada wartawan diselah meninjau banjir di Aceh Barat dan lokasi kem pengungsian di Pasim Masjid Kecamatan Merbo menyampaikan pihaknya akan melihat dampak dan langkah yang perlu dilakukan terhadap bencana yang melanda beberapa kabupaten di Aceh. Ia memastikan hasil pemantauan akan disampaikan ke pusat untuk dilakukan upaya terobosan yang perlu diambil sehingga masyarakat dapat terbantu. Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat T. Syah Luna menambahkan banjir yang melanda Aceh Barat berulang kali. Namun untuk banjir yang melanda pekan ini mulai berangsur-surut dan warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan perabotan rumah yang terendam. Darulun para pengurus sebuah penyedia jasa perjalanan atau travel ibadah umrah Aceh Tengah dilaporkan menghilang yang bersangkutan membawa kabur uang milik calon jamaah umrah senilai lebih dari setengah miliar rupiah. Alhasil diperkirakan sebanyak 37 warga yang akan mengikuti paket umrah reguler pada akhir Desember 2016 lalu gagal berangkat menuju Tanah Suci. Diduga puluhan warga ditipu oleh pihak El Sashia Utama sehingga sejumlah calon jamaah umrah tersebut telah melayangkan laporan kepada pihak kepolisian setempat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Eko Wahyudi, melalui kasat reskrim AKP Bobi Putra Ramadan Sibayang membenarkan... Pihaknya telah menerima laporan beberapa hari lalu dan saat ini kasusnya sedang dikembangkan serta meminta keterangan sejumlah pihak terkait. Menurut Bobby, berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian, ada 37 warga yang merasa dirugikan lantaran batal berangkat menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci menggunakan jasa travel El Shashia Utama. Para calon jamaah itu mengaku hanya baru menerima kerudung. Dipaparkannya juga pada akhir Desember 2016 lalu salah seorang calon jemaah umrah warga Kebayakan melaporkan pihak travel Elsasia Utama atas nama Rahmat kepada pihak kepolisian. Pasalnya meski para calon jemaah telah melunasi biaya namun tak kunjung diberangkatkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun tiga rumah milik warga di Sinabang, Kabupaten Simelu, pagi tadi hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sebanyak tiga unit mobil pemadam milik BPBD di dikerahkan untuk memadamkan api, dibantu puluhan warga, serta TNI Polri dan pihak terkait lainnya. Adapun data pemilik rumah yang hangus terbakar masing-masing Rajiman, Jabir dan Rumah Kalim. Dari pantauan Serambi, api berhasil dipadamkan hampir satu jam. Pelaksana tugas Bupati Simelu Hasrul Edyar ikut turun langsung ke lokasi melihat kobaran api yang menghanguskan rumah milik warganya itu. Sementara belasan pemilik rumah dan juga pertukuhan di sekitar lokasi turut mengamankan barang-barangnya untuk menghindari meluasnya kebakaran. Dibantu oleh puluhan warga setempat barang-barang milik warga dipindahkan ke badan jalan. Sementara itu Wakapol Resimelu Kompol M. Zainuddin di lokasi kejadian mengatakan belum mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Walau demikian pihaknya akan menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Garlun petani di Kecamatan Kemala Pidi sulit memperoleh pupuk bersubsidi jenis Ponska, jenis Ponska atau NPK untuk menyuburkan tanaman padi. Sebab pupuk jenis tersebut menghilang di pasaran sejak jadwal musim tanam padi dimulai. Ketua Kelompok Tani 3 Berlian di Gampung Jim-Jim Kecamatan Kemala Zamzami mengatakan, Para petani di Kemala sulit membeli pupuk NPK bersubsidi di toko-toko mengingat pupuk tersebut telah lama langka. Padahal pupuk NPK itu menyuburkan tanaman padi. Dijelaskannya juga pupuk NPK tidak ada maka tidak ada gunanya petani menabur pupuk urea pada tanaman padi. Menurutnya pemerintah seharusnya memikirkan pupuk NPK yang kini langka di tingkat petani. Kuota pupuk jenis ini ditambah sehingga kebutuhan petani bisa tercukupi. Darlun, sebagian batu penahan ombak yang dipasang membangun jeti di Kuala Gampung Lancang, jenip Biren, lepas dari dudukannya. Batuan tersebut berserakan di mulut kuala sehingga menyusahkan para nelayan untuk pergi dan pulang melaut. Beberapa nelayan setempat mengatakan bot nelayan menabrak batu yang berserakan dan mereka berharap dinas terkait membersihkan batu gunung tersebut. Menurut mereka saat air surut nelayan sulit untuk melaut dan terpaksa menunggu air pasang baru bisa bergerak. Sepintas jelasnya memang sederhana namun saat bot bergerak sering bertabrakan dan ada bot nelayan yang rusak karena menabrak batu gunung yang berada di mulut kuala apalagi mulut kuala yang telah dangkal. Pra nelayan berharap dinas terkait memindahkan batu gunung yang lepas dari tebing jeti dan dipasang lampu mercusuar pada ujung mulut kuala untuk memudahkan nelayan merapat. Saat air laut bergelombang pada malam hari, kata nelayan, pintu masuk ke kuala lancang, tidak jelas kelihatan, sehingga bila ada lampu mercusuar akan memudahkan nelayan untuk menandai.